i p a r u k i iya kalau menurut saya、uh, itu adalah hak dari pemerintah buat aturan. Ya n g penting hasil c u r v e n y a itu transparan, berguna untuk rakyat atas. Itulah a dari saya. Ya Pak e d i y a saya cuma mau komen. Emang kalau komen-komen ini kita didengar nggak sih, kepakai n g a k ya? Kalau nggak dengar, kalau nggak dengar atau nggak dipakai, kok cuma sih, tapi juga komen cuma-komen saja, cuma. k a d e p a n n y a kalau memang bisa k o d n yang Yang lebih bisa menarik buat kita deh Kalau ini juga c u m a capek doang kok、oh, Terima kasih o、okay. Selamat pagi Pak t o l i Ya pagi Ya apa? Ya kalau saya m e n c u sekarang kayaknya juga gak punya banyak akal ya Kalau dibandingkan dengan m e n c u sebelumnya Sri Mulyani Mereka bisa lihat peluang Sehingga komodisi bisa naik begitu besar Ini di beban-bebanin Pemasyarakat terus yang aneh-aneh Jadi saya rasa Kemampuannya jauh ya, dan ini kita bisa bandingin kebetulan sama-sama di bawah pemerintahan SBY lagi. Jadi、eh, payah gitu kemampuannya nggak ada, jadi aneh-aneh saja kemampuannya t u Pak b o Ya, Bapak i l Selamat pagi Pak l i a n t o n、uh, Selamat pagi. Ya, ya, menurut saya terlalu latah karena perlu diteliti dulu pola konsumsi masyarakat Indonesia. s t e a p a k a h benar minuman t e r s e d a itu、uh, sudah seperti misalnya Amerika? konsumsinya, p e r k a p i t a n y a sangat tinggi、uh, menurut saya sih、uh, lebih baik diserahkan saja pendapatan negara itu d i k o n s e n t r a s i k a n ke pajak penghasilan karena、uh, terlalu banyak p e n g u t a n g p e n g u t a n g itu nanti malah menjadi liar terima kasih Ya, Pak Ya, Pak Miko. selamat pagi b u Selamat. kalau menurut saya, nah, saya setuju ya artinya kalau ini untuk kesejahteraan masyarakat ya saya sangat setuju tetapi アグスマートワートモミスリきたいとのことです。アグスマートウォーカー、エラ、ヤングアムポニー、アファナムニア、ロボサンロボサンニア、インパティ、アディノパティ、アニャビア、マスオ、ビア、アファ、パジャク、インパティ、ポタン、インパティ、ジャーウォーカー、ジャーウ t e r i m b a n g i a n itu ibaratnya itu, itu itu manusia paling hebat ya kalau di mata saya itu kalau ini si harusnya siapa i ya kan dari cuma jabatannya kan yang direktur bank BUMN g itu itu aja makasih. Halo. i Ya, lo saya tuh ini ya kalau minuman yang manis-manis itu memang perlu di ini ya di dekat konsumsinya d a k terlalu banyak ya. Sekarang aja di Amerika sudah orang sudah c a e mengenai o b i s i t a s ya. マカナイ CD l a、so、s、uh huh. s ジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャン Ini itu makanan yang manis-manis itu apalagi untuk anak kecil. Nah ini kayaknya banyak iklan-iklan untuk makanan-makanan yang n gak siap h u n t u anak kecil. Amir ya, sekarang sudah gak boleh. Yang m a k a n a h yang apa itu, itu gak boleh diklanin. i h i d a m h i t a n y a n r tentu untuk anak kecil gitu. Moga-moga masyarakat Indonesia agar ada, gak ada, n gak g mau dikordohi gitu dengan makan-makanan yang manis. g Itu s i r o s i l yang manis untuk untuk, untuk untuk untuk untuk masyarakat Indonesia gitu. Itu aja gue. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Benny. やがん、やがん、やがん、やがん、i がん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やが a や a ん、や n g a がん、やがん、やがん、や u ん、や a ん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、や a n やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、やがん、や a ん、izin aja tutup aja. マーポマダムボダーシンがおれ、トトバジャギトバジャギトバジャギ u バ a ャギトバジャギトババジャギトバ a ャギトバジャギトバジャギトバジャギトバジャギトバ n ャギトバジャギトバジャギトバジャギトバジャギトバジャギトバジャギト a ジャギトバジャギトバジャギトバジャギトバジャ e トバジ a ギトバジャギト a ジャギトバジャギトバジャギトバジャ e トバジャギトバジャギトバジャギトバジャギトバジャギトバジャギトバジャギトバジャギトバ a ャ a n y it a itu merusak. It itu バジャギトバ i m a kasih.